Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa til wa alamin Wabihi nasta'inu ala umuritun ni abaddin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sabihi ajma'in Amma ba'du قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون dan berkata Rasulullah SAW Ya ma'shar syabab Man istataka minkum alba'ah Fal yatazawaj Fa innahu aqadu lil basari Wa ahsanu lil farji Wa man lam yastati' Fa alihi bisawm Fa inna lahu wija'un Dan berkata Rasulullah SAW Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita bersyukur Kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan ridhonya pada siang hari ini telah berlangsung akad nikah antara Haris Nazarudin bin Sugeng dengan Mbak Kurnia Widiyati binti Brata Atmaja. Kami di sini yang pertama-tama selaku pribadi mengucapkan selamat kepada mempelai berdua dengan akad nikah yang telah dilaksanakan tadi dengan melantar. Kami berharap dan berdoa Barakallahulakm wa barakalaika wa jamaah baik fi khairin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan barakah kepada Mas Nazaruddin, Haris Nazaruddin, baik di dalam suka maupun duga, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpun anda berdua, saudara Haris dan Mbak Kurnia di dalam kebaikan. Kami juga berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memulai berdua diberikan putra-putri yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tua dan juga menjadi penerus perjuangan untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kami berdiri di sini sebagai salah seorang teman, sahabat, dan sekaligus guru dari Nazaruddin, Haris Nazaruddin. Kami di sini diundang untuk memberikan tausiah atau ceramah di dalam acara akad nikah dan walimah yang diselenggarakan oleh teman, sahabat, dan saudara kami, Haris Nazaruddin dan Mbak Karnia Widiasi. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan secara khusus kepada mempelai berdua dan secara umum kepada para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu kami ingin menerangkan sedikit tentang akad nikah tadi yang maharnya itu kelihatannya lain daripada yang lain. -lain. Tadi Mas Nazarudin memberikan mahar berupa bacaan. Surat Ar-Rahman. Nah, ini kalau bagi kita barangkali ini tidak biasa. Kalau biasanya itu adalah seperangkat alat sholat ya. Kalau ini membaca surat Ar-Rahman. Nah, ini dalam syariat Islam ini memang dibolehkan. Dalam ketentuan fikih-fikih yang ada mahar itu memang bisa berupa dua macam yang pertama barang dan yang kedua bisa berupa manfaat atau jasa yang diberikan oleh suami kepada istrinya atau kalau dalam bahasa fikir itu mahar itu bisa berupa kain, kain itu artinya barang atau benda misalnya perangkat alat sholat atau misalnya uang atau misalnya cincin ya itu istilah dalam fikih itu disebut dengan ain, ya. Tetapi di samping barang atau benda, mahar dari suami kepada istri juga boleh berupa manfaat atau jasa. Misalnya suami mengajarkan istri surat tertentu dari Al Qur'an atau mengajarkan keterampilan tertentu atau suatu aktivitas tertentu yang diminta istri kepada suaminya. Bahkan dulu di kalangan para sahabat Nabi Ada seorang wanita Yang minta maharnya itu berupa masuk Islamnya suaminya Jadi pada waktu itu Ada seorang perempuan sahabat Nabi Mau dinikah tapi laki-lakinya itu masih namuslim Lalu istrinya kalau istrinya mengatakan Kalau kamu masuk Islam Itu menjadi mahar pernikahan kita Itu sudah cukup Akhirnya itu suaminya masuk Islam. Nah, masuk Islamnya itu adalah sebagai mahar pernikahan mereka. Di dalam sebuah hadis sudah pernah diceritakan pada suatu hari ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang berada di dalam sebuah majelis dengan para sahabat. Wanita itu berkata kepada Nabi wahai Nabi saya serahkan jiwa si raga saya kepada Nabi maksudnya wanita itu minta diperistri oleh Nabi akhirnya Nabi tidak langsung menjawab ya atau tidak Nabi memperhatikan dulu perempuan tersebut dari atas sampai ke bawah dilihat Nabi nampaknya tidak enak kemudian Nabi diam ya Nabi diam nah nampaknya para sahabat yang ada di sekeliling Nabi ini kemudian paham, mengerti bahawa nampaknya Nabi ini tidak bersedia. Tapi mau mengatakan tidak mau atau tidak bersedia ini. Nampaknya Nabi ini merasa kurang enak. Akhirnya Nabi diam saja. Nah akhirnya ada salah seorang sahabat Nabi. Yang mengambil inisiatif. Dia berkata kepada Nabi. wahai Nabi nikahkan saja perempuan itu dengan saya. Maka Nabi mengatakan kepada laki-laki itu, Kamu punya mahar apa? Saya tidak punya apa-apa Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, Tiltamis tarilah mahar. walau min Walaupun itu cincin dari besi. Dia cari-cari ke rumah, Dia tidak punya apa-apa. Akhirnya dia mengatakan kepada Nabi, Wahai Nabi saya cincin dari besi juga tidak punya kemudian Nabi bertanya lagi kepada laki-laki itu kamu hafal tidak, hafal tidak surat ini, surat ini dari Al-Quran laki-laki itu menjawab, ya saya hafal surat ini, surat ini ya sudah kata Nabi, saya nikahkan kamu dengan mas kawin berupa bacaan surat yang kamu hafal Ya. nah jadi ada kisah demikian Bapak Ibu sekalian sehingga memang dari hadis tersebut diambil suatu istimbat hukum atau kesimpulan hukum syar'at bahwa yang namanya mahar atau mas kawin di dalam pernikahan itu memang boleh berupa barang, tetapi tidak hanya barang, tapi boleh pula berupa jasa atau manfaat, yaitu suatu perbuatan atau aktivitas yang memberikan manfaat kepada istri. Nah, alhamdulillah pada Pagi hari ini kita menyaksikan suatu akad nikah yang maharnya ini tidak berupa barang misalnya seperangkat alat sholat atau mungkin cincin emas, ya, tetapi menggunakan mahar yang bentuknya adalah bacaan surat ar Rahman yang dibacakan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar. Walaupun mungkin ada yang lupa-lupa sedikit Tapi insya Allah Sudah diterima Dengan baik oleh Mempelai Putri Sudah diterima atau belum Pak tadi? Sudah ya? Ya Alhamdulillah Jadi Kalau belum nanti kita ulang lagi soalnya ya. Nah Bapak Ibu sekalian Hadirin dan hadirat yang kami muliakan Wabil khusus kepada mempelai berdua ada tiga hal yang ingin kami nasihatkan kepada mempelai berdua Yang pertama Di dalam kehidupan rumah tangga Anda Hendaklah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara baik Sesuai dengan ketentuan syari Kewajiban bagi satu pihak adalah hak bagi yang lainnya Maka ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kalau satu pihaknya menginginkan hak tapi tidak melaksanakan kewajiban, maka rumah tangga itu cepat atau lambat pasti akan berakhir dengan perterian ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ini nasihat saya yang pertama yaitu hendaklah kepada mempelai berdua melaksanakan hak-hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan syariah. Jangan hanya menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Sebagai contoh, Nafkah. Nafkah menjadi kewajiban suami. Bagi istri merupakan hak. Jadi istri ini berhak meminang nafkah. Bagi suami, bukan hak. Tapi wajib, kewajiban suami memberi nafkah. Nah ini suami harus baik menjalankan kewajiban ini. Karena ini memang merupakan satu keharusan bagi suami di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan A'udzubillahimbinasyaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim wa'alal mawludillahu riskuhunna wa'kiswatuhunna filma'ruf wa'alai mawludillahu dan wajib atas Bapak riskuhunna wa'kiswatuhunna filma'ruf memberikan makanan dan pakaian kepada istri-istri mereka dengan cara yang patut atau dengan cara yang layak jadi berdasarkan ayat ini suami memiliki kewajiban memberikan sandang pangan dan sekaligus juga dalam nasi yang lain adalah kewajiban papan, sandang pangan papan sebagai nafkah kepada istrinya ya jadi, nafkah ini adalah hak bagi istri, wajib bagi suami. Nah, ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak kasus di dalam kehidupan rumah tangga itu berawal dari persoalan nafkah yang tidak beres. Suami tidak memberikan atau memberikan tapi tidak cukup padahal suaminya punya. Nah, ini bermasalah. Punya tapi tidak diberikan ini tidak boleh. Pernah dulu di zaman Nabi ada yang seperti itu ada seorang perempuan datang kepada Nabi saw mengadukan suaminya yang pelit. Perempuan itu namanya Hindun. Dia datang kepada Nabi ya Rasulullah saw. Ina zauji lam yukti ni. Wajakini bawalati, wahai nabi ini suami saya, ini tidak memberikan belanja yang cukup untuk saya dan juga untuk anak saya. Maka nabi mengatakan khudi majakwiki bawaladi bil makrohi. Nabi mengatakan ambil saja dari suamimu itu yang cukup untuk dirimu dan untuk anakmu secara patut, secara layak. Jadi dari hadis Nabi ini kalau suami itu misalnya punya uang punya uang tapi tidak memberikan kepada istrinya secara cukup, maka istri ini boleh mengambil dari dompet suami tanpa izin. Nah, ini sebuah ilmu Ilmu rahasia mari teman-teman ya. ini uh, coba-coba. Tapi ini bisa dilaksanakan ini. Kalau memang punya loh ya, kalau memang punya tapi yang diberikan itu tidak cukup, maka Nabi mengatakan boleh istri mengambil dari suaminya yang penting cukup untuk Istrinya dan anaknya Khuzaimah yakini bahwa lagi bilmakroh. Nah, tapi tentu yang lebih baik tidak demikian. Yang lebih baik tentu suami memberikan nafkah yang cukup kepada istri. Ya. Nah, jadi yang pertama nasihat kami adalah hendaklah hmm. mereka berdua ini melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara seimbang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian nasihat kami yang kedua adalah tidaklah rumah tangga itu bila menghadapi masalah atau persoalan dikembalikan kepada ketentuan syariat Islam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Aku bilal Bismillahirrahmanirrahim. Ya yahudi yang amanu ati wa atioh Rasul wa ulil amri min kum, fa intanazatum fi syaitin farudhuhi ilallah wa Rasul. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kalian, fa intanazatum fi syaitin dan jika ada perkara yang kalian perselisikan. Farudhuhu ilallah wa rasul, maka kembalikanlah perkara yang kamu perselisikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Surat An-Nisa ayat 59. Nah di dalam ayat ini ada perintah kalau ada suatu perkara yang diperselisihkan marilah kita selesaikan kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah ketentuan. Hukum-hukum syariah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nah itu kami menghimbau kepada mempelai berdua khususnya dan juga para hadirin pada umumnya Hendaklah ketika ada persoalan-persoalan apapun juga Apakah itu sengketa dalam persoalan serai Ataukah misalnya perselisihan dalam masalah rujuk atau mungkin nanti dalam kehidupan selanjutnya Dalam persoalan waris, dalam persoalan wasiat dan sebagainya Maka hendaklah kita ini merujuk kepada ketentuan syariah Islam Jangan menggunakan aturan sendiri apalagi menggunakan aturan-aturan yang bukan berasal dari Islam Kadang-kadang yang pernah saya dapati di masyarakat itu, karena saya sering menghadapi kasus-kasus di masyarakat, sering ditanya, persoalan-persoalan itu ada kalanya diakibatkan kurang ilmu, jadi tidak memahami, sehingga kemudian tidak bisa menyelesaikan persoalan itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, jadi bingung. Sebagai contoh misalnya dalam persoalan kawat atau memunculkan cerai. Wah ini Ustaz sedang bicara dalam akad nikah pak sudah bicara cerai. Ini memang harus disampaikan karena kita dalam melaksanakan kehidupan ini kan ada suka, ada duka, ada pahit, ada manis, ada nikah, ada cerai. Jadi ini harus dipelajari semua nih ya Mas Haris ya. Jadi jangan hanya mempelajari bab ini itu bikin nikah saja, ya, tapi nanti juga harus sampai terus pada babak yang lain walaupun tidak enak ya, mudah-mudahan tidak ya. misalnya ada suami mengatakan begini kepada istrinya ketika bertengkar, suami mengatakan saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, nah ini kemudian istrinya bingung, tanya kepada saya, pak ustar kalau suami berkata kepada saya pulangkan ke rumah kamu saya peladen ke rumah ke rumah ayah itu artinya itu sudah jatuh talak atau belum Nah, ini menjadi sering saya ditanya seperti itu sebenarnya kalau kita membaca kita kita fiqih islam itu pasti sudah ada jawabannya pasti bisa menjawab di dalam kita bikin kifayatul akhyar misalkan di situ diterangkan begini. Ucapan terai atau talak itu ada dua macam Yang pertama yang sorry, yang tegas Yang terang-terangan Dan yang kedua itu yang kinayah Menggunakan kata-kata sindiran Kata-kata yang tidak tegas Kalau yang menggunakan kata yang sorry atau tegas Ya suami mengatakan kamu saya talak Atau kamu saya terai Itu namanya mengucapkan talak dengan lafak Atau kata-kata yang sorry atau tegas tapi yang kedua, kadang-kadang suami itu mengucapkan kata-kata talak atau cerai dengan kata-kata atau kalimat sindiran, ya. Misalkan, "Kamu saya pulangkan ke rumah bapakmu." Nah, menurut ulama itu sebenarnya begini, apakah kalimat seperti ini jatuh talak atau tidak? Tergantung pada niatnya. Niatnya kalau niatnya itu memang mencorengkan, ketika kamu begini, kamu saya pulangkan ke rumah orang tuamu, itu niatnya menjatuhkan talak maka jatuh talak satu. Tapi kalau niatnya sekedar pulangkan saja, karena sebelum lihat istri, dibilang macam-macam, enggak mau, kamu saya pulangkan, maksudnya bukan mencorengkan. Maka kalau seperti itu tidak jatuh talak, itu bergantung kepada niatnya untuk kalimat-kalimat yang sindiran. Nah jadi yang semacam ini kadang-kadang sering terjadi Bapak Ibu sekalian, Kekurangan ilmu atau kekurangan pahaman terhadap syariah Islam, Ini mengakibatkan mereka ini menjadi bingung, Masalah talak tidak tahu apakah ini jatuh talak atau tidak, Jatuh cerai atau tidak, sehingga mengakibatkan keraguan-raguan. Ya Kalau ragu-ragu kan ya istri mau melayani suami juga bingung ini, Bagaimana, boleh atau tidak, kan ini menjadi Suatu persoalan tersendiri Nah inilah nasihat kami Yang kedua kepada mempelai berdua Yaitu adalah anda semua Melaksanakan kehidupan rumah tangga ini Jika ada masalah atau persoalan Kembalikan kepada ketentuan Syariah Islam Bagaimana Syariah Islam untuk mengatur kehidupan Rumah tangga Kemudian nasihat kami yang terakhir Karena kami tahu Saudara kami Haris Nazaruddin dan Bakar Karnia Ini adalah aktivis-aktivis Islam Yang kebetulan Satu organisasi Dengan kami yaitu HTI Hizbut Tahrir Indonesia Yang berjuang Untuk menegakkan syariah Islam Dan khilafah Islam Di muka bumi ini, maka kami Selaku Salah seorang pimpinan dari HTI Di Jakarta memberikan nasihat Mudah-mudahan Dengan pernikahan anda berdua Perjuangan anda berdua ini tidak semak tidak melemah atau berkurang, tapi justru menjadi semakin baik, semakin kokoh dan semakin uh, dapat mengembangkan dakwah atau perjuangan uh, di Indonesia secara umum dan secara khusus di Jilasan. Mudah-mudahan dengan pernikahan ini perjuangan kalian berdua. Lebih baik lagi, lebih istiqomah dan bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, sehingga perjuangan kalian berdua bisa membuahkan hasil yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pesan kami yang ketiga dan yang terakhir kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada mempelai berdua mudah-mudahan pernikahan Anda selalu mendapatkan berokah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam suka maupun duka dan semoga Allah menghimpun Anda di dalam kebaikan dan semoga nanti dikaruniai anak-anak yang soleh dan salihah demi izzul Islam wal muslimin kemuliaan agama Islam fid wal akhirah demikianlah Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada tausiyah atau ceramah hikmah pada siang hari ini kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila taufik dan wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh